Cepat ya, tengah berbaring Sendiri di madewe. Eh, nama sendiri itu rumah anak, be tanah rumah cucu. Kanca, kalau dulu bagi ya anak nak bermegah ya kancah. sangat spesial program cahaya hati. Insyaallah seperti biasa kita akan bersilaturahim kepada hamba-hamba Allah yang luar biasa, hamba-hamba Allah yang terkadang membuat mata hati kita terbuka. Insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya sedang berada di tempat. Perkebunan, ataupun ya inilah yang kita nampak sekarang ini Dan ternyata di tempat ini banyak sekali pohon pandan Dan subhanallah dengan kelincahan tangan satu hal yang unik pohon pandan yang seperti ini ternyata menjadi satu kerajinan yang sangat baik. Namun yang kita pandang bukan hanya sekedar kerajinan. Siapa yang membuat kerajinan ini yang begitu indah ternyata seorang wanita yang usianya lebih daripada lima putih tahun. Subhanallah dengan kesabaran yang uleh ataupun keinginan yang kuat. Sehingga kerajinan yang dia buat. Sambut memberikan kehidupan untuknya dan membawa berkah bagi dirinya. Bahkan kalau kita lihat, ternyata nenek ini yang disebut dengan Ma'ina, subhanallah, melakukan perbuatan ini sudah sejak puluhan tahun sebelum dia menikah. Dan untuk mempercepat agar perasa penasaran kita ini tidak terlama ataupun tidak terlalu lama dalam hati ini, mari sama-sama pemirsa yang berbahagia untuk mengunjungi rumah. Ma'ina ya? Ma iya. Ya. Apa kabar Ma? Ya. Alhamdulillah sehat, Nenma ya? Alhamdulillah ini bikin apa nih Ma ini? Alhamdulillah sendiri terus Ma ya? Iya. Jangan aja pikarnya bisa cepat jadi Maya. Umur saya berbahagia untuk lebih mengenal siapa Maya dan bagaimana pekerjaannya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah pesan. Gitu. ini iya sekarang masih dijang masih sebelum nikah dulu gitu ya Oh udah, udah udah puluhan tahun dong Maya Iya sekarang udah 50 tahun lebih usianya hmm. waduh Masya Allah ini enggak nyetikar mulu Oh gitu Iya iya iya ya. itu kalau selesai berapa hari ini ya, seminggu dua minggu Oh ya. gitu gimana ini aja gimana ada ya. e, hmm. waktunya aja gitu ya, ya. Tak janganlah airnya banyak hari, kalau tu Ini berapa kalau habis dijual? Ini yang udah jadi Maya. Iya. Ini berapa nih seperti ini kalau dijual? Mungkin murah paling dua, dua jam. Dua berapa? Sehingga ini mereka berapa yang akan terlupa? Lima puluh ribu. Lima puluh ribu. ribu. yang kayak begini. Oh <tuk> ya. karena ini ukurannya kecil mak ya. ya. Kalau ada yang besar lagi, lebih oh. lebih mahal. Oh itu lebih besar yang lagi. Hangat, itu mahal ya. itu ya. Mahal nah, itu kadang-kadang bisa -kadang 20 puluh, ya. tapi banyak orang beli nggak ma? Banyak kalau an ah, nyuruh. Oh nyuruh tapi kalau udah selesai mesti ada yang beli. ada Kalau ini belum aku itu bakat, pake, oh, ya? Itu mah baratasi emas. Oh baratasi. Iya. Ini dapat bah bahannya dari mana nih ma? Metik. Metik sendiri. Tono, ya. yang mau siapa? saya Katanya ini berduri ma? Nah iya ada duri di belakang di ujung kaki belakang lagi. Oh itu terus? pernah kena duri dulu mak ayah benar namanya duri oh gitu kalau oh, sama durinya nya udah akrab kali kalau sekarang mak ayah itu udah enggak terasa apa apa kali mak ayah oh gitu itu mak di sini berapa orang mak tinggal di rumah ini, ini sendiri sendiri si rumah anak oh gitu suami mati oh, sudah meninggal Oh sudah meninggal sudah lama, lama meninggalnya ya sudah berapa lama mak suami meninggal mak ada kali sudah tahunan, Mas. Jadi suami emak ini sudah meninggal sekitar 15 tahunan yang lalu gitu ya. ya? Oh, udah lama sekali. Terus sejak itu, Mak, hidup sendiri begitu. Iya. Membuat tikar seperti ini. Iya. Cukup, Mak, untuk hidup berjalan. Ya, cukup, cukup Pak. Kalau juga lima anak. Oh, gitu. <tuh> Cukuplah gitu iya. ya, Mak, ya. Iya setiap hari memang kerja begini ya enggak ada istirahatnya tidak apa kalau aku punya padat sebeginya begini. Nganam mulu kalau seandainya uh, ada yang bantu buat begini ada yang bisa bantu mau buat bikin tikar begini ya Asya. siapa itu Ma? mau bisa kalau anak bisa bantu Agak, punya anak laki dulu Oh gitu, jadi gak ada bisa bantu gitu ya? Agak Emang gak, gak ke pasar aja gitu, mak di pasar, dijual di pasarnya gak ya? Agak, di rumah nah. juga anak di... Oh ada yang datang ke rumah, Ia. pesan gitu ya Maya? Iya Kalau seandainya ada yang biasanya mungkin kalau harganya yang ini Rp50.000 Iya Kalau ada yang Rp100.000 yang agak besar gitu ya? Iya, oh no no Itu berarti kalau sebulan selesai? setiap sebulan 120.000 atau sebulan 100.000 karena itu cara buatnya mungkin satu bulan, 1 nyema ya. Iya. Sampai bulan satu kan ya? Iya. Terutama kalau 15 hari kalau kita enggak gawe apa-apa ya. 15 sudah. hari kalau enggak gawe apa-apa. Iya, sudah. Cukup gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Ma, ya. alhamdulillah sehat selalu, Ma ya. Nyain lagi tak orang. Itu anu orang sakit sesak. Sakit apa biasanya, Ma? Dindingan. Oh, kada Iya, makanya ini di tempat bimbingan enak duduknya, Ma ya. Iya. Alhamdulillah, mm -hmm. senang sekali mak ngobrol sama Mai. Iya mm -hmm. jadi sebagai pelajaran buat mm -hmm. siapa saja yang menyaksikan kehidupan Mai ini,ulet, yeah. sabar, mm -hmm. dan selalu puas dengan apa yang didapatkan oleh Maya Maya. Yeah. Nah, oh, di Waalaikumsalam. Aduh, makasih banyak. Aduh, ya, jadi ya, merepotin ini. Ini siapa nih, Maning? Tona. Tona. Citinya gua. Citinya emak. Iya. Alhamdulillah. Tinar sini juga ya? Iya. Itu berternung. Oh, di samping kanan. Oh, gini. jadi siapa namanya tadi? Tona. Tona tinggal di sana. Alhamdulillah. Berapa lama tinggal di sini, Tona sama emak? Ada 15 tahun. Sudah 15 tahun. Subhanallah. Karena suka bantu maju juga dong ya enggak? Nanti. Bantu bikin ini juga. Enggak, benar enggak bisa. Itu itu ada kan lagi yang tandanya. Oh, cari bandannya, yeah. motong-motongnya yeah. gitu ya. Iya, nah, nama enggak bisa dia. Iya, kalau Tona sekarang kerjanya? Kan sapa gitu. Oh, ngurus em emak aja gitu ya. Oh, ngurus emak aja di sini. Terus kalau Tona ngelihat emak sedang kerja begini merasa kasian nggak Tona? Kasian. Oh gitu ya. ya. Tapi nggak bisa dilarang kayak nyemain. Nggak bisa. Oh kasih dia kayak gini yang tandem. Oh gitu. Cuma Tona mungkin nyiapin apa namanya bantu-bantu cari pandangnya aja ya, kenapa nggak ya. belajar kayak begini tonak biar nanti bilang apa mak udah istirahat aja biar tonak yang buat gini gitu. Ya, Mau cari tapi itu keripan lagi nggak bisa lagi. Oh gitu nggak bisa lagi susah membuat ya. begini ya? ya. Susah. Susah ya cara menganyamnya juga ya. ya kalau nanti kalau misalnya emak sakit siapa melanjutkan nanti yang cara membuat kayak begini? Tidak ngambil, tidak ngambil tandanya, ngambil tandaan tapi itu. Oh gitu. Tapi kalau ini tetap tetap ini emak lagi-lagi sakit pun satu kaki tetap aja buat gitu ya. Iya. Cuma Tona ngambil tandanya, iya. Terus kalau melihat Tona atau Tona ngelihat emak gitu ya, eh, yang diinginkan sama Tona itu apa ke emak itu? Ya. Paling eh ya. keluarga hmm. ini Kasih menenangkan gitu. Udah oh, gitu ya. Ya udah, wah, musan-musan lagi. Ya kalau ngomong sama siapa lagi gitu. Iya, iya. Kalau Tonah sama emak senang enggak hidup begini? Ya? Senang. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, ya, Ma sendiri enggak pernah ngeluh sama Tonah ya, enggak pernah. Enggak. Tonah juga pernah ngeluh enggak sama emak? Ya. Ma. Gak. agak pernah ya gak. alhamdulillah inilah yang dianjurkan di dalam syariat Islam ini dengan menyatakan satu hal yang paling indah yakni adalah puas dengan apa yang Allah berikan coba ketika saya tanya tadi sama emak sama tona senang enggak senang iya kan gak. E, nyaman enggak nyaman begitu padahal tadi saya bicara sama emak itu kadang-kadang 15 hari itu pun kalau nggak ada kerjaan selesai satu ya. kalau ada kerjaan bisa satu bulan satu ya. sementara dijualnya ada seratus ribu seratus ribu ya. coba kalau dibayangkan satu bulan seratus dua ribu ya. beli apa <guk> iya kan ya. tapi sungkan ternyata ke kekayaan yang sesungguhnya itu di mana coba di mana mak di hati iya <laughs> di hati ini ya. termasuk yang dirasakan ya. oleh orang namun apapun yang dilaksanakan Islam itu hanya melihat cobalah berusaha Allah yang akan memberikan ketenangan di dalam jiwa. Bukan mampu atau tidak mampu. Iya. Dengan menyatakan, cobalah usaha. Nanti Allah yang akan berikan pahalanya, memberikan ketenangannya di dalam hati ataupun di dalam jiwa. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memakan. Iya, memakan makanan yang berasal dari hasil keringat sendiri. Subhanallah. Tonah, bantu umat. Umat buat seperti ini. Dan itu suka ada yang laku langsung ya. langsung pernah nggak ada yang nunggu barang di sini belum selesai belum laku ada nggak? Adalah. Oh enggak pernah sih. Oh gitu, jadi nah. kalau pas lagi dibikin ya. langsung ada yang beli. Iya. Oh ada ya. Oh pernah nggak misalnya ini ke barang nggak laku laku pernah <tipan> gitu nggak? Ya. Ya. Ya. Oh gitu ya. Kenapa coba kena? Karena saya yakin nah. Ma dan tona ini ya. dengan menyebutkan Insya Allah Allah akan berikan rezeki ketika barang ini selesai dibuat ternyata ini merupakan rezeki yang Allah siapkan, langsung ada orang mengambilnya dan ada orang membelinya. Subhanallah. Pernah enggak merasakan misalnya emak lagi sakit to pernah bawa ke dokter ataupun ke kesehatan Pernah. Iya, waktu itu mah sakit apa sama apa? sakit oh gitu oh, tapi alhamdulillah sehat ya alhamdulillah sehat. iya dan emak nggak peneluh sama sekali waktu sakit subhanallah memang beginilah yang namanya wanita yang cukup tangguh begitu ini merupakan contoh buat taufan juga nanti bahkan buat saya pribadi dan buat pemirsa semuanya lihat kalau dalam keadaan kesulitan tetap bekerja iya dalam keadaan sakit pun tetap mengerjakan pekerjaan seperti ini insyaallah ini mulia sangat mulia sangat mulia diharapkan Allah subhanahuwataala tidak perlu dengan menyatakan terpengaruh dengan perkataan orang lain. Mungkin dengan menyatakan wah ini kerjaannya begini-begini subhanallah, sekali lagi ini pekerjaan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. berhimpun di sini dan ini merupakan satu hal yang tidak mungkin saya lupakan khususnya melihat sosok mak yang masyaallah luar biasa ya sabar, angguh, tidak pernah putus asa dan selalu sabar. Kita berdoa yuk kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh emak ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ya aziz ya ghaffar inna na'udzu bika min alhammi walhazan wa na'udzu bika min al'ajzi walkasal wa na'udzu bika min aljudni wal bukhli wa na'udzu bika min qalabati wa fahri rijaam wa wa wa amin, amin amin amin ya Allah ya rabbal alamin amin amin ya Allah ya rabana ya arhamar rahimin kami mohon kepadamu ya Allah di tempat yang sangat mulia ini untuk hamba hambamu ya Rabbana Untuk hamba-hambamu ya Allah Khususnya mainah Dan keluarganya dan cucu tersintanya Ya Allah berikanlah keberkahan kepada mereka berdua Berikanlah kenikmatan kepada mereka berdua Ya Allah jadikanlah mainah ini Seorang hamba Allah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenikmatan di dalam beribadah kepada ya Allah Ya Allah jadikanlah Ma'ina ini sebagai hamba Allah yang ikhlas ketika menerima apa-apa saja yang didapatinya Ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah keluarga Ma'ina ini keluarga yang benar-benar engkau riba'i, keluarga yang benar-benar engkau priyoi. Jauhkanlah kesedihan apabila mungkin satu saat kesedihan akan menimpa kepada keluarga Ma'ina. Gantilah kesedihan ini dengan berbagai macam kebahagiaan untuk keluarga Ma'ina Ya Allah Ya Rabbana Ya Rahman Ya Rahim Sesungguhnya engkau lah maha pengasih dan penyayang Engkau lah yang maha pemurah Berikanlah kasih sayangmu kepada Ma'ina dan keluarga Apapun yang dikerjakan oleh Ma'ina Ini merupakan anugerah Ini merupakan kebaikan Dan contoh bagi kami Ya Allah Sesungguhnya Sifat kona'ah yang dimilikinya Sifat sabar yang dimilikinya Sanggup menjadikan dia hamba Allah yang benar-benar bisa mendekatkan diri kepada ya Allah Ya Rabbana siapapun yang menyaksikan tayangan ini Berikanlah kepadanya kepada siapapun yang mendengarkan doa ini Ketenangan di dalam jiwanya, ketenangan di dalam batinnya, ketenangan di dalam beribadahnya Ya Arham Arhami, Ya Arham Arhami, Ya Arham Arhami. Rabbana habla min azwa jina, wa zuriyatina kurasa'lim wa jalna lil Rabbana atina fid dunya hasanataw wafil akhirati hasanata waqina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maina, saya sangat senang sekali juga buat Tona dapat berkunjung di sini. Iya, dan terima kasih banyak. Iya, saya terima kasih. Iya, dan ini kebetulan ada alhamdulillah ada titipan dari Ante Peduli. Silakan amanah ini diterima oleh Maina ya dan insyaallah silakan dimanfaatkan Sesuai dengan kebetan Mainah juga untuk cucu Mainah. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Mainah. Saya mohon pamit. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi, Ma ina. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya pertemuan dan silaturahim saya dengan Mainah alhamdulillah sangat menunjukkkan perasaan kita. Dan insyaallah kita akan berjumpa di minggu akan datang dalam kunjungan-kunjungan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Jazakumullah khair, ala khusus istimaikum, lakum minyakubu wa doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa... Hey Jumais Jumpaan saya dengan Ma'ina, subhanallah, dengan jemarinya yang sangat lincah Mengukir ataupun menjadikan satu kerajinan yang sangat layak untuk mendapat ujian dari kita Bahkan bukan hanya dari kita, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Dengan waktu yang begitu panjang Menyelesaikan tikar seperti ini Namun ada satu keindahan yang paling mengagumkan Sabar Sabar dalam menganyam. Yang kedua Sifat kona'ah yang dia miliki Sifat yang dimiliki seperti inilah Yang jarang dimiliki oleh setiap hamba Allah Dengan penghasilan yang ada Namun kona'ah Yang paling penting Kebahagiaan ini bukan diukur dari berbagai macam penghasilan yang didapatkan Mungkin kalau secara pandang kasat mata Penghasilan dalam satu tikar hanya 100 ribu rupiah Tapi subhanallah yang paling mengagumkan Dia tidak pernah melirik dengan hal-hal yang haram Karena apa? Karena Allah telah memberikan dengan yang seperti itu Maka dia terima dengan lega hati Dan dia bersyukur dan kona'ah Dan puas dengan apa yang dimiliki Inilah sesungguhnya satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya qanaah, puas dengan apa yang dimiliki dan ada satu kalimat lagi dengan menyatakan zuhud ataupun zahid. Subhanallah. Insyaallah yang namanya ma'ina termasuk ahlul akhirah ataupun ahlul jannah. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan ahlul jannah salatsah. Sesungguhnya ahli Sorga itu tiga. Zahid, abid, siddiq. Belialah Mainah yang insyaallah mendapatkan Sifat yang zahid dan kona'ah Mudah-mudahan pemirsa yang berbahagia Tayangan yang begitu indah ini Bermanfaat bagi kita seluruhnya Jazakumullah khair Al-Fusun istima'ikum Lakuminni al-hubu wa-du'a Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh